Ikhwanifillah Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mafulbih ya. Adapun pada kesempatan kali ini Kita lebih khusus akan mempelajari tentang Pola-pola mafulbih dalam struktur kalimat ya. Tentang letak mafulbih dalam struktur kalimat Bahwasannya mafulbih itu terletak di dalam suatu kalimat itu Bermacam-macam ya. Bermacam-macam ada yang terkadang terletak di depan kalimat, kemudian di belakang kalimat, ada pula yang di tengah-tengah kalimat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kemungkinan-kemungkinan letak maf'ul bih dalam struktur kalimat. E, yang pertama dan ini yang paling umum, bahwasanya apabila kita menemukan suatu susunan, ya kita perhatikan susunan fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini adalah susunan yang paling umum. Oh susunannya itu fiil, kemudian setelah fiil itu fa'il, baru setelah fa'il itu maf'ul bih. Ini adalah susunan ya maf'ul yang paling umum, ya. Kita lihat contohnya misalnya rafaqa Muhammadun al-qurrata. Di sini ya kita lihat e, Muhammad ya menendang bola ya. Muhammad menendang bola. Ah eh. Kita melihat misalnya ada tulisan yang kita gunduli, misalnya belum kita harokati, nah, maka kita akan tahu bahwasanya setelah piil itu biasanya dia fa'il, kemudian baru isi setelahnya adalah makulbi, ya sehingga kita harokati roh pasah Muhammadun dia sebagai fa'ilnya, ya kata selanjutnya ya adalah objek yaitu Al Qurroh sehingga kita harokati dengan fathah karena dia adalah sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul dan dia adalah isim mufrad ya, isim mufrad sehingga tandanya adalah dengan fathah contoh yang lain dari pola ini yaitu pola bil kemudian baru fa'il kemudian baru maf'ul bih contoh yang lain adalah dzabaha Muhammadun al-ghanamah ya Muhammad menyembelih ya ghanam ya menyembelih ya kambing nah kita lihat di sini bahwasanya pelakunya adalah Muhammad kemudian objeknya atau makulbihnya adalah Ronam dan dia terletak setelah fa'il ya terletak setelah fa'il dan dia kita harokati dengan fathah ya karena isim mufrad ya lebih khususnya lagi karena dia adalah sebagai makulbih yang tentunya harus mansub ya kemudian eh, itu pola yang pertama kemudian pola yang kedua yaitu pola yang kedua adalah kebalikan dari pola yang pertama, pola yang kedua adalah fi'il nah, baru kemudian ma'ul bih, baru kemudian apa? fa'il ya. fi'il dulu, baru kemudian ma'ul bih, baru kemudian fa'il contohnya misalnya akala ar-ruzza al-waladu ya eh, anak itu makan nasi, ya Karena kalau secara nalar tidak mungkin, misalnya kita gunduli, misalnya kita tidak kasih harokat, secara umum memang pa'l itu diletakkan sebelum apa makulbi. Secara umum ada laporan yang pertama, pa'l pa'l makulbi. Tapi ini tidak mungkin, kan tidak mungkin kita terjemahkan nasi itu makan si anak kan tidak. Ya, oleh karena itu boleh, ya ini susunan yang boleh, ya akal arroza al waladu sehingga yang menjadi objek adalah arruz nasi oleh karena dia adalah sebagai objek maka kita i'rab dengan nasabnya maka arruz mansub dan ditandai dengan fathah adapun fa'ilnya dia terletak di belakang dan dia adalah al walad kita ya i'rab dengan ropa Atau dia marfu tandanya adalah dengan dhamma contoh yang lain misalnya ya saala al-ustadza tilmidun ya saala al-ustadza tilmidun ya murid itu bertanya kepada guru di sini objek yang kita inginkan adalah ustad ya objek yang kita inginkan adalah ustad karena secara ya nalar gula secara umum murid itu bertanya kepada ya ustadnya ya sehingga ustad dia kita ya Iqrab e dengan nasab Karena dia adalah sebagai Makulbihnya Sehingga dia ditandai dengan Fathah Baik itu pola yang kedua ya Pola yang kedua Kemudian pola yang ketiga Ada lagi pola yang ketiga Pola yang ketiga adalah Fi'il fa'il Baru kemudian Makulbih ya. Bedanya apa dengan pola yang pertama Bedanya bahwasanya E, antara fiil dan fa'il ini bersambung ya, bersambungnya jadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan dan fa'ilnya adalah berupa Bomir, ya, satu kesatuan. Ya, digabung jadi satu kata ya, satu kesatuan, fa'ilnya berupa apa? dhamir ya. Kalau yang pola yang pertama tadi kan eh fa'ilnya bukan bomir sehingga bisa terpisah dengan fiilnya. Kalau pola yang ketiga ini adalah dia polanya adalah fiil fa'ilnya jadi satu kesatuan karena fa'ilnya dia adalah sebagai bomir. Boleh. ya. Contohnya adalah sa'altu al-ustadha. Aku bertanya kepada, ya, ustaz. Aku bertanya kepada ustaz. Sehingga al-ustad karena dia sebagai maf'ul bih maka dia mansub sehingga kita harakati dengan fathah, ya. Cirinya adalah dengan fathah karena dia termasuk isimufrod. Sa'al Sa'altu al-ustadha Contoh yang lain misalnya qara'tu al-majallata ya aku membaca majalah ya al majalah dia adalah maf'ul dan dia kita i'rab dengan nasab ya sehingga al majalah dia mansub ditandai dengan fathah ini pola yang ketiga Baik memasuki pola yang keempat ya pola yang keempat ini polanya adalah fi'il fa'il kemudian maf'ul tapi ini digabung jadi satu kesatuan Sehingga baik fa'il maupun makulbihnya sama-sama dia berupa apa? Bomir, sama-sama berupa bomir, sehingga digabung menjadi satu, digabung menjadi satu. Contohnya, misalnya amartuka, ya amartuka, ya aku memerintahkan kepada kamu, ya fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya tak, ya tak di sini. Kemudian e, makulbihnya mana? Makulbihnya adalah huruf Kap, ya, bomir, kap itu, ya, amar Tuka Contoh yang lain misalnya borobahu, ya, dia, ya, memukul dia, ya, si dia memukul dia. Nah, filenya yang mana? Ya, Fa'ilnya adalah bomir yang tersembunyi, ya. bomir mustadir namanya, ya. Asalnya bomirnya hu, tapi dia disembunyikan, borobahu. Dia memukul dia, ya, mafulbihnya mana? Maf'ul Mafulbihnya adalah bomir hu, ya. Baik, itu kelompok yang keempat. Selanjutnya kelompok yang kelima atau pola yang kelima adalah uh, fi'il maf'ulbih baru kemudian fa'il. Ya. Fi'il maf'ulbih baru kemudian apa fa'il. Uh, maksudnya fi'il sama maf'ulbih ini digabung jadi satu. Sehingga maf'ulbihnya dia adalah berupa uh, bomir. Dia berupa bomir. Ya. Nah, sehingga ini untuk uh, memudahkan kita, misalnya kita menemukan ada suatu file kok dia digabung dengan uh, romir, ya. Kemudian setelahnya kok ada isim, ya. Setelahnya kok ada isim, isimnya terpisah. Maka uh, misalnya cara bodon ya, cara ngawur, misalnya, maka isim tersebut adalah sebagai failnya, ya. Karena mengikuti pola yang keberapa, nomor 5 Sebagai contoh misalnya, ya. Saalani ustadun, ya. Saalani ustadun. Ya, bertanya kepadaku, ya seorang Ustad. Ya, eh, makulbihnya mana? Makulbihnya adalah Yak. Eh, ya, Yak mutakalim di sini. Ya, kemudian failnya adalah Ustadun. Ya, eh, ini terletak di, di di tengah, ya, terletak di tengah, namun bergabung dengan fiil Contoh yang lain, misalnya, ya, Rahimakombahu. Ya, di sini makulbihnya adalah Bomirkap. Yang dia bersambung dengan fi'il. Adapun fa'ilnya adalah. Lahdul jalala Allah, Allah. Nah misalnya. Eh, kita tebak tebakan Misalnya tidak diharokati, misalnya. Ada tulisan rahimahullah. Dan kita enggak tahu. Apa harukat lahdul jalala Allah. Maka kita bisa ingat pola yang kelima ini. Fi'il kok langsung digabung dengan. Apa? ya -bih, Maka isim setelahnya. Secara umum dia adalah sebagai fa'ilnya sehingga Abdul sallallahu alaihi dia ya marfu karena dia sebagai fa'il. Baik, itu pola yang kelima. E, kemudian pola yang selanjutnya adalah e, yang keenam ya, pola yang terakhir yaitu maf'ul baru kemudian fi'il dan fa'il. Fi'il fa'ilnya di belakang tapi jadi satu. Ya. Eh fi'il dan fa'ilnya di belakang tapi jadi satu. Contohnya adalah Iyyaka ma'budu. Hah? Kepadamu kami ya menyembah. Ya, ma'ful bi'nya mana iyyaka di sini? Ya. Nah, fi'ilnya mana? Fi'ilnya ya na'budu. Fi'ilnya ya melebur ya, bersambung, bergabung dengan fi'ilnya. Asalnya kan ma'nuh ya, di dalam tasrif antum semuanya sudah apa mempelajarinya. Na'budu. Ya, ada fa'il di situ. Baik, kemudian contoh yang lain Misalnya, khubezan akal tu Ya, roti itu Aku makan Ya, roti itu aku makan Disini, makul bihnya adalah Khubezan, ya Fi'il dan fa'ilnya adalah Akal tu, ya, ya. Fi'ilnya kan akala, fa'ilnya apa? Tak situ ya, akal tu ya. Sehingga menjadi Khubezan akal tu dengan Makul bihnya didahulukan Nah Sebagai faidah tambahan biasanya pola ke-6 ini e, untuk apa berfungsi sebagai pembatasan ya untuk pembatasan. Jadi misalnya kita katakan kalau mafulbinya itu didahulukan dibandingkan fiil dan vllnya itu untuk menunjukkan ya penghususan ya untuk menunjukkan penghususan. Sehingga misalnya iya kanak budu maksudnya hanya kepadamu kami menyembah. Berarti tidak menyembah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menunjukkan apa pembatasan. Kalau ma'ul bihnya ini diletakkan di depan. Karena secara asal ma'ul bih itu di belakang. Kalau diletakkan di depan. Ini biasanya untuk menunjukkan ya pembatasan. Atau pengkhususan. Sehingga misalnya contoh yang kedua tadi. Hubazan akal tu, ya Hanya roti yang saya makan. Berarti dia memang tidak makan selain roti. Ya. Dia tidak makan... Uh, apa namanya Nati ya tidak makan selainnya tapi yang dia makan hanya apa hanya roti karena ini mengikuti pola yang keenam ini sebagai faedah tambahan saja ya ini sebagai faedah tambahan